Selamat, selamat pagi. Selamat pagi b Ya silahkan. Waktu ngomongin kejujuran zaman sekarang ini banyak dulu t u semua dirjen pajak, petugas pajak, sama mantan-mantan dirjen pajak yang jadi menteri. Ada nggak sih yang jujur sampai sekarang laporan hartanya dari mana hidupannya? Ya pastilah kong kali kong dengan orang-orang pengusaha dari itu. Ya terima kasih ya.、Bu. Ya terima kasih Pak Iksan selamat pagi. Selamat pagi Bu Silahkan、uh, Saya sangat setuju sekali ya Terkait dengan official assessment ini Ya memang k a m i h a r a p k a n tidak hanya di perusahaan pertambangan Tapi juga perusahaan minyak Dan kita tahu juga terkait dengan dirjen pajak yang sekarang Kita punya portfolio o yang bagus Dia orang jujur Dan juga orang yang sudah menunjukkan track recordnya Jadi dengan demikian kita tidak bisa berharap lagi Bahwasannya mereka bisa menilai pajaknya sendiri Tetapi harus juga、uh, intervensi dari pemerintah karena terus terang saja berkaitan dengan pertambangan banyak yang terkait dengan perhitungan w indoor dressing. Nah ini juga di, perlu dicegah jadi pendapatan daerah itu pendapatan untuk menyuntik APBN akan lebih besar sehingga diharapkan di kemudian hari kita tidak tergantung lagi pada kredit pinjaman luar negeri karena kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita berdasarkan bersumber-sumber dari kita sendiri. シーラさんは yang pertama harus diperbaiki dulu bu.、Uh, mengenai kondisi di dirjen pajak sama yang kedua kita harus melihat dulu siapa、uh, pihak ketiga yang akan dijadikan sebagai tim p e n g h i t u n g a n y a yang keempat yang saya p e r l i h a t adalah perlu dilihat juga p e r u s a h a a n tambangnya sehingga saya pilih semua p e r u s a h a a n tambang jadi memang harus dikaji dulu sehingga sesuatunya bisa berjalan dengan baik saya kira demikian bu oke、okay. Terima kasih Pak Agus lagi, s i l a k a n s e l a m a pagi. Ya. Kita melihat m e m a Halo. Ya s i l a k a n Pak Agus. Oh ya. Kalau kita melihat memang negara ini lagi panik. Jadi semua mau dikorek. Sebenarnya akar masa a gini, kita sebagai rakyat maupun pengusaha rela membayar pajak. Asal jangan dikorupsi. Masalahnya kita tidak rela membayar royalti a t a u p u n pajak dan sebagainya. Kenapa? Karena semuanya bocor. Jadi kalau dia pemerintah pusat maupun daerah mau menarik pajak, silakan. Asal pembenahannya dulu. Jadi hukumnya harus ditegakkan. Kalau tidak, tidak ada wibawa negara ini. Terima kasih. Oke,、okay, Pak Firman.、Hmm, saya juga sependapat sih dengan pemerintah. Namun demikian juga perlu dibenahi juga、uh, aparat pajaknya gitu. Jangan-jangan mereka selama ini kongkalingkong sama pengusahanya gitu, Mbak. Terima kasih. Oke.、Okay. Halo Pak Jerry. Siang, pak. Ya silahkan pak、uh, Sebetulnya sih bagus aja pak ya Supaya apa,、uh, Pelaporannya itu akurat Dan lain-lainnya Cuma yang, yang jadi masalah nih pak ya Ini nanti jadi Kong kali-kong baru lagi pak Karena petugas pajak nih Sampai sekarang menurut saya masih n gak bisa dipercaya pak Masih jauh dari bisa dipercaya Contohnya yang ini aja deh, yang m a salah gayus yang belum beres. n Ini h i lama belum beres-beres. Belum yang lain-lain yang gak kelihatan. Dan saya juga... Ya, gimana ya? Saya juga ada kenal juga begitu, Pak. Orang pajak kok. Gajinya sekian, tapi kok bisa punya duit triliunan ya keluarganya. Ini bukan, bukan ini nih. Denger, bukan denger-bukan denger nih. Jadi saya juga bingung tuh, kok bisa sampai kayak begitu. Masalahnya sekarang kembali lagi, apakah itu bisa dipercaya petugas pajaknya untuk melakukan itu? Atau menjadi... proyek baru buat mereka Pak itu aja Pak, makasih Pak terima kasih Pak Jiri, ada p e n o p o n selanjutnya Pak Haris ya benar ya. ya, saya ingin komentari ya Pak ya、uh, bahwa kalau misalnya pemerintah ambil dalam langkah tindakan begini sebenarnya masih kurang kalau kita mengacu kepada、uh, ucapan dari Kwi Kiyanggi, Pak Kwi Kiyanggi k a yang mengatakan bahwa justru、uh, negara kita ini sekarang dijajah oleh Warga negara kita sendiri yang dalam tanda kutip itu adalah PT-PT besar Yang mengambil, mengeduk hasil-hasil、e, tambang Dan juga orang-orang asing Jadi seolah-olah dijajah oleh bangsa sendiri dan bangsa asing Sehingga mereka itu the, ada istilahnya itu berpesta pora di atas tambang、e, batu bara Atau tambang tambang emas dan lain sebagainya Istilah batu bara itu mereka katakan apa? Barang Tuhan bagi rata gitu loh Jadi istilahnya itu sudah begitu enak Tinggal dikeduk dengan uh, istilah uh, lebih gampang lagi Taman batu bara Kenapa? Karena Indonesia ini hanya Berapa meter aja sudah ada batu baranya Sedangkan kalau di China, di negara lain tuh Sampai dibor sampai ratusan meter ke ke dalaman itu nah, Jadi kita パイプリマーカーシー、パーローバーです。 jadi intinya begini Pak pajak itu pengusaha itu pasti akan bayar dengan catatan kita itu bayar pajak jangan besar-besar diperkecil, jadi kalau ini seperti sekarang ini contoh lah ya dengan sistem norma itu bagian、eh, pengusaha r i t e l itu dikenakan norma 50% sedangkan kita pun jualan r i t e l itu n gak g ada untung 30% dari situ aja u d a h ketahuan bahwa pemerintah Terlalu besar ngambil pajaknya, coba dikurangin jadi 15 persen, jadi pengusaha pun rela, jujur.、Dan、kalau dipatok sampai besar begitu, 30 persen, apalagi tambang, ya tentu saja mereka kucing-kucingan dengan pegawai pajak. Jadi artinya selama b e s a r a n pajak itu tidak diperkecil, ya tentu akan kucing-kucingan, tidak akan jujur. Jadi intinya begitulah. Terima kasih. Baik terima kasih Pak Robert Ada Bapak Henry d Ya Selamat siang Pak Ya s i l a k a n Pak Kalau pajak itu sebenarnya semua masyarakat Dengan pengusaha Pasti rela bayar Tapi digunakan Dengan yang jelas Pak Dan didatakan keluar kemana Pembayaran apa Hasilnya berapa di, Dibuka dengan Terbuka gitu Jangan disimpan di Seperti、ah, ada sesuatu yang yang di, disimpan contohnya masalah gayus juga belum selesai kalau perusahaan pertambangan dimasukin BUMN makin sensara g pemerintah semua BUMN n g gak ada untung semua itu makin bermasalah itu jadi yang penting penggunaan itu jelas jadi semua orang juga bayar pajak itu dengan senang hati Kalau dipakai untuk pribadi-perbadi pejabatnya,、nah、itu bermasalah itu pak. Terima kasih.